bareng bersama Oscar Community artis yang satu ini asli kelahiran kota udang mu Sidoarjo kasih dulu tepuk tangannya mana untuk lala Widi you pala nekaj